Bu Eni, selamat siang. y a silakan. Bu, kalau menurut pendapat saya, itu ada kerjasama antara polisi sama tukang lampu, Bu. Terus kalau gitu ya Bu ya, itu polisi j u g kadang-kadang g a k suka pakai helm. Ribet pokoknya urusannya. Kalau undang-undang itu mah Bu, cuma omongan doang, t o n g k o s o n g punya nyaring, gitu aja Bu. Pak Ali, selamat siang. Selamat siang. y a Mestinya tuh pekerjaan tuh. Terima kasih pada Pemda atau undang-undang lalu lintas yang dibuat karena itu dibuat untuk kepentingan keselamatan dia ya. Nanti saya secara pribadi sih usul nih kepada para penegak hukum ini terutama polisi lalu lintas kalau bisa tindak keras tuh mereka mereka khusus para pengendara motor yang jalannya tuh lawan arah g itu. バイナパンダ、ジャー e ン、e, nah,、ラウン、ガンゴ、オランジャン、ガンゴ、ポンダラモピュー、アナプロネウゲト、アタラサマロ、アササラゲト、アヤンギリギリのリピンダパーマラン、バイアリピンダパーマラン、バイアリピンダパーマラン。 どうも、今日の動画は、この鍋のハリを使って、このビーフティックの motor を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、この鍋を使って、 karena lampu itu tidak menindikasikan g juga bahwa itu ada kendaraan lain dengan motor pun tanpa lampu kita udah lihat bahwa itu ada kendaraan lain gitu loh oke、okay. terima k a、uh, s i Bu Lili halo Pak Aryo silahkan Pak Aryo、uh, saya pikir memang benar siang hari itu kan ada matahari terang masa nyalain lampu itu kan artinya gimana ya mungkin yang bikin undang-undang itu kurang w a r a s sekali terima kasih pak terima kasih pak Ryo, pak acing halo halo pak、ya. sebenarnya bikin yang nabut diang hari itu sih gak g masalah tapi sih kalau bisa dibikin jangan banyak perundangan karena memperkaya polisi pak s e m p a t n undang-undang itu diperbanyakan k dan peraturan yang tak ada itu polisi s i h m a k i n anak-anaknya menangkapi parah pak, contohnya pak p i n g a n paswek なんだ nggak d i l u a r Saya lihat yang pengalaman di Amerika ya, itu semua nyala lampu karena masalahnya itu lampu kan ee, buat penanda ya. Apalagi mereka kalau malam hari itu nggak nyala lampu. Siang pun mereka nyalain itu, angka lampu, tapi beda kan antara motor cycle dengan yang ee, roda empat begitu. Cuman kalau di sini itu kadang malah kebalikan. Saya lihat malam-malam mereka nggak nyalain lampu. Gak tahu mungkin itu mah motornya motor. Uh, surian atau gimana karena Mereka kadang takut atau memang Lupa atau pelit jadi mereka harusnya Nyala gak nyala Tapi kalau siang nyala maksudnya l a Jadi yang itu, untuk berbedakan itu Untuk supaya mereka itu malam pun nyala Biar m e r e k a dimatirin atau apa Nyala karena kalau mereka misalkan k e c e l a k a a n Karena malam-malam sering s a l a lihat itu motor Bagaimana nyala semua、Dan、Kalau k e c e l a k a a n n y a lainnya selalu motor yang Lo dapat padahal yang dia di sini gak nyala jadi, itu tidur. malas Terima kasih Pak Yongki Halo Pak Alex Ya, Pak. Ini sebenarnya kebijakan pemerintah itu kadang、uh, simpang siur, Pak. Kalau di TV biasa orang sebutin itu、uh, hemat energi. Sekarang, kenapa malah kepolisian bikin r a t a r a t seperti itu? v i d e berkesan sih, Malah kita bawa energi gitu, Pak. Jadi k a l a u s a y a yang pakai itu yang Alex ikutin yang p e r a t u r a n seperti ini Atau peraturan pemerintah yang hemat energi gitu Dan itu memang benar boros、e, Lampu itu habis sudah berkali-kali itu sering gitu loh Benar-benar、e, bolam lampu itu mati gitu Makasih Pak Baik terima kasih Pak Alex Ada penelpon lagi halo Pak Handu yo Selamat siang Silakan, Pak Silahkan Pak Untuk lampu siang kita sudah berjalan berapa tahun ya Saya juga enggak Tidak ada manfaatnya ya.、Uh, yang paling penting yang sering kita lihat itu pengendara sepeda motor. Itu jalannya terlalu d i t e n a n membahayakan diri dia sendiri. Saya lebih mengusulkan dibuat jalur khusus untuk sepeda motor. Tetapi juga jangan terlalu sempit ya mereka bisa saling bertabrakannya. Itu sedikit banyak itu ada selisih dua atau tiga sepeda motor begitu. Supaya mereka juga pengendarannya juga lebih、uh, enak gitu. パーあ、ナーそうです。今日は何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 l 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 Karena sanksi-sanksi yang diterapkan oleh kepolisian pun kayaknya nggak nggak nggak berapa serius ya. Soalnya di jalanan juga banyak polisi、uh, membiarkan gitu. Karena apa? k a l e n a waktu mendekati lampu merah mereka perlu nyalakan. b、uh, hmm. a r i polisi mereka perlu nyalakan. Selama di jalan tiada polisi mereka nggak nyalakan. Sudah、yeah. itu banyak juga mereka menyalah lampunya dimodifikasi sehingga カバータパネのモトヤモ、パンプニーリンアディア サレッシュマサとハラポーのサイヤーギルラン。シベラモチリキンジョウ、サ a カタ e タカタはタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ u タカタカタ n タカタカタカタカタカタカタカタカ c カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ u タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ ラボコニート、ラボジ im、ジャガンラボヤンデデー、カタヤシーロー、ボロスカンラカロラボコニート、ラボメッセジーン、シート、マンブリタオパワー、ボトニーニー、アジャー、エシスラビ、ラジューン、サバラランディナー、カンラマンジーロー、ロス、キトロー。 サマトレーブ。 Bicara masalah, peraturan-peraturan, itu sebetulnya siasat, iya, Bu. Karena kondisinya tidak bisa menyelesaikan. Kalau infrastruktur daripada transportasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu baik. Orang jauh lebih nyaman naik kendaraan umum daripada naik motor. Resikonya besar, Bu.、Ya. Terima kasih, Bu.